Sudarlun petani di Gampung Jamur Jelatang Rantau Acetamiang gembira setelah jembatan penghubung pertanian mereka sudah bisa dilalui. Jembatan dari kayu ini sebelumnya hanya bisa dilewati pejalan kaki karena kondisi lapu dan nyaris ambruk. Perbaikan jembatan akses pertanian dilakukan dengan bergotong royong prajurit TNI dari Koramil 08 Rantau selasa kemarin. Seluruh lantai papan yang lapu diganti dengan material baru sehingga kokoh dan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Komandan Kodim 0117 Atam, Letkol Andi Arianto mengatakan perbaikan jembatan bentuk kepedulian TNI terhadap nasib rakyat yang kesulitan mengeluarkan hasil panen. Sebelumnya beberapa petani mengeluh dengan kondisi jembatan di kampung mereka kepada prajurit. Letkol Andi menyebut proses perbaikan jembatan melibatkan perangkat kampung termasuk warga yang antusias membantu perbaikan jembatan yang dibuat secara swadayas jalan dengan arahan Panglima TNI yang meminta prajurit melakukan pendampingan intens terhadap petani. Menurut pekerjaan pembangunan venue Pon 21 Aceh Sumut 2024 PD menyerap total dana Rp176,8 miliar lebih. Sumber dana untuk tiga proyek pekerjaan venue di PD ini antara lain APBN 123 miliar rupiah, APBA 14,1 miliar rupiah, serta APBK 38 miliar rupiah. Sayangnya pembangunan venue tersebut belum rampung dikerjakan, padahal pon akan bergulir pertengahan September 2024. Sementara itu kuasa pengguna anggaran program penataan bangunan gedung wilayah 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh Insinyur Muhammad Nazar mengatakan ada 3 venue yang ditandatangani dengan APBA di PD. Pertama venue Kempu di gedung Taekwondo Kompleks gedung PD Convention Center dianggarkan 14,1 miliar rupiah Saat ini progres pekerjaan tersebut telah selesai 16,6 persen Berikutnya lapangan sepak bola Bambi dianggarkan 900 juta rupiah lebih Antara lain untuk pekerjaan ruang ganti dan pagar lapangan 100 meter Saat ini pekerjaan lapangan sepak bola telah siap 17,9 persen Kemudian pekerjaan lapangan sepak bola kemukiman Gampung Lang tiju dengan anggaran 800 juta rupiah Antara lain untuk pekerjaan ruang ganti pembangunan pagar sepanjang 75 meter Saat ini progres pekerjaan lapangan kemukiman Gampung Lang telah mencapai 26,6 persen Semua proyek venue bersumber dari APBA ditargetkan rampung pada 2 September 2024 Sedat lun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Banda Aceh Menyebabkan tiga orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Laka lantas terjadi di jalan Teko Umar, Gampung, Stuyi, Baitur Rahman, Banda Aceh kemarin malam Kasar lantas Polresta Banda Aceh, Kompol Iqmal mengatakan laka lantas terjadi saat pengendara mobil jenis Toyota Agya milik M. Nazir Basir, 79 tahun, tidak keluar dari parkir di kawasan tersebut. Mobil ini dipandu oleh Ismet, 56 tahun, yang bertugas sebagai juru parkir. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pengendara Honda Vario yang dikendarai Fuadi, 58 tahun, membonceng Fadia Elfona, 27 tahun. Saat itulah pengemudi Honda Vario menghantam Toyota Agya Akibatnya pengendara dan penumpang Honda Vario bersama tukang parkir mengalami luka-luka, sehingga dirawat di rumah sakit harapan bunda. Sementara kondisi motor dan mobil rusak berat, kasus kecelakaan telah ditangani pihak kepolisian. Dari lun aparat kepolisian, Polres Gayo Lewis mengamankan seorang pelaku yang menyimpan dan memperdagangkan sepasang gading gajah Sumatera di kabupaten setempat. Harga sepasang gading gajah tersebut ditaksir Rp600 juta lebih. Pelaku bernama Arpiansyah, 30 tahun, warga Ekan, Kecamatan Pining, ditangkap polisi pada 22 Juni 2024. Kapolres Gayolus AKBP Setiawan mengatakan pelaku Arpiansyah berhasil ditangkap di Jembatan Desa Pintu Rime, Pining, setelah polisi melakukan penyamaran menjadi pembeli. Sementara dua rekan pelaku berinisial MA 35 tahun dan AD 32 tahun, warga Pining berhasil melarikan diri saat ditangkap petugas. Kini MA dan AD masuk daftar pencarian orang Polres Gayuluwes. Kapolres menyebut bersama pelaku Arpiansyah turut disita jumlah barang bukti diantaranya sepasang gading gajah dengan bobot 29,4 kg yang ditaksir akan dijual senilai 600 juta rupiah. Gading gajah tersebut tergolong kualitas terbaik di dunia dan masih utuh dengan panjang 1 meter lebih. Udarlun PDAM Tirta Montala mendistribusikan air bersih dengan menggunakan mobil tangki Guna mengatasi dampak kekeringan pelanggan di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Besar Direktur utama PDAM Tirta Montala Aceh Besar Sulaiman mengatakan Daerah yang terdampak kekeringan saat ini sudah meluas dengan pelanggan terdampak sekitar 5.000 orang Sebelumnya kawasan yang terdampak hanya di Lokna namun saat ini meluas ke Pekan Bada dan Darul Imarah Sulayman menyebut distribusi air bersih yang disalurkan dengan menggunakan mobil tangki dengan pusat distribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan masing-masing gampung. Khusus di Lok Nga, distribusi air bersih dipusatkan di Gampung Tanjung Menasah, desa setempat di Gampung Lamco di halaman depan Paut Gasih Poma. Ia menambahkan distribusi air bersih yang dilakukan dengan mobil tangki untuk daerah terdampak kekeringan saat ini rata-rata 20.000 hingga 30.000 ton per hari hanya berharap intensitas hujan dapat terus tinggi sehingga debit air di sumber air bersih yang dikelola Tirta Montala bertambah dan distribusi air ke seluruh pelanggan kembali normal Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional Menteri Komunikasi dan Informatika Amenkominfo Budi Aristiadi mengungkapkan sejumlah pegawai di kementeriannya kedapatan bermain judi online Ia mengaku bakal mengumumkan siapa saja pegawai di Kemenkominfo yang melakukan kegiatan ilegal tersebut Namun Budi belum mengungkapkan beberapa banyak pegawai yang disebutnya terpapar judi online Ia hanya mengatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan pada Kamis 27 Juni 2024 Budi menambahkan Satgas pemberantasan judi online juga mendapati adanya penjudi daring dari kalangan wartawan Ia menyebutkan wartawan yang bermain judi online mencapai 164 orang Budi pun menghimbau agar semua pihak saling mengingatkan jika menemukan orang di sekitarnya yang melakukan kegiatan tersebut. Budi menegaskan bahwa pemain judi online tersebut adalah korban. Mereka terpapar dan akhirnya mengalami kejanduan melakukan aktivitas itu. Darlun serangan udara Israel di jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan 10 anggota keluarga dari pemimpin kelompok Hamas, Ismail Haniyeh. Salah satu yang tewas adalah saudara perempuan Haniyeh. Badan Pertahanan Sipil Gaza dalam pernyataannya menyebut serangan udara Israel pada selasa 25 Juni pagi waktu setempat menghantam rumah keluarga Haniyeh yang ada di area kamp pengungsi Al-Sati, jalur Gaza bagian utara. Akibatnya 10 orang tewas sahid termasuk Zahir Haniyeh, saudara perempuan dari Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Jurubicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Basal mengatakan sejumlah jenazah kemungkinan masih tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan itu. Pihaknya tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk mengeluarkan jenazah yang tertimbun reruntuhan. Para personil Badan Pertahanan Sipil Gaza telah mengevakuasi jenazah korban tewas lainnya ke rumah sakit al-ahli yang ada di Gaza City. Selain melewaskan 10 orang, ada beberapa korban luka lain yang mengalami luka-luka akibat serangan Israel.